Thank you. Watching your smile, baby, through the day and the night. All I want to be is to stay at your side. I'm far away from you, it's just a temporary. Just wait a little moment, you'll come back to me. Through the moon, my baby, I'll say I'm sorry. I'm coming back for you. In To living at your side I surrender Break down and cry But tonight baby I sing a melody Of missing Rumah itu adalah perasaan e, nyaman, perasaan yang didapatkan kal kalau misalnya e, bersama orang-orang yang kamu sayang, bersama orang-orang yang sayang sama kamu, di mana kamu selalu bisa jadi dari kamu sendiri, nggak takut untuk jadi jelek, nggak takut untuk mengeluarkan sisi buruk kamu, karena kamu tahu mereka selalu terima kamu apa adanya tempat berlabuh, waktu apa ya, tujuan akhir sih sebenarnya, tujuan akhir kalau misalnya lo melepas lelah dan melepas e, rasa rindu, lo bisa balik ke rumah. Tempat pulang sih, jadi lo pergi kemana-mana, terus e, melakukan banyak hal, tapi pada akhirnya ya, lo pulangnya ke rumah, tempat buat Resolusi terakhir buat hidup lu lah. Mungkin sejauh... 30 jam perjalanan pakai pesawat terbang. Apa kilometernya atau berapa gitu gue gak inget. Cuman... Uh, cukup jauh lah. Hmm, paling jauh dari rumah... Tembagapura paling ya. Gue pergi jauh paling... Waktu kuliah tuh ke Hawaii, waktu sekolah ke LA. Mungkin LA lebih jauh dari Hawaii ya, jadi mungkin LA paling jauh kali ya buat gue. Yang paling pertama gue inget adalah anak gue sih sebenarnya. Yang paling pertama gue inget adalah anak gue. Nah, kayaknya selalu ada di otak gue deh. Setiap kali gue mau ngapa-ngapain gue inget anak gue. Mm, senyuman hangat. Dan pelukan hmm, Dan ketawa Tertawa uh, Emak gue sama siapa di rumah? Itu doang sih Yang paling gue inget Waktu gue jauh banget dari rumah Bertahun-tahun yang gue inget Dari rumah Masakan nyokap gue Si nyokap gue sering masak buat gue Jadi kalau Di daerah yang gak ada masakan yang gue seneng Gue selalu inget masakan nyokap gue Pengennya sih bawa bantal gue, tapi kayaknya malas ya bawa bantal, ribet. Gak ada sih, biasanya gak ada. Gue pikir itu semua ada di hati dan di pikiran gue. Mungkin kalau tadi ada yang bilang bawa bantal biar inget rumah gitu. Enggak sih, gue gak pernah bawa apa-apa. Gak penting sebenarnya bendanya, yang penting uh, hati dan pikirannya yang ada di rumah. Benda dari rumah yang gue bawa kalau gue tur <laughs> gak ada. Gue pengen kayak lupus sih bawa sendok, tapi... Gak ada sih, gak ada yang gue bawa. Maksudnya kecuali barang-barang pribadi yang emang gue butuhin di tour, sisanya gak ada. Benda keperluan pribadi aja, baju panggung, sepatu, standar lah. Cuman yang biasa dibawa kayak benda khusus gitu, gak ada sih. Jadi yang paling pertama begitu gue buka pagar adalah gue harus pegang dan peluk Anjing gue, kalau enggak dia akan menggonggong dan membangunkan, misalnya gue pulang malam membangunkan tetangga, kalau gue pulang siang ya membangunkan orang yang lagi tidur siang. Jadi dia harus gue peluk duluan itu pertama, terus gue nerotas gue, terus salaman paling nggak menyokap, pokap gitu, terus ya udah beres-beresin baju, habis itu tidur tak terdefinisi waktunya kapan. Gue sampai rumah, gue nemuin anak gue dulu, gue cium, gue peluk istri gue. Uh karena apa ya begitu kalau jauh tuh rasanya wangi begitu deket pahit lagi <laughs> jadi uh, gue pasti nyium anak gue dulu yang gue lakuin sampai rumah habis dari tur kalau ada nyokap paling gue uh, sapa nyokap dulu mak gue balik gitu udah habis itu biasa gue langsung uh, kalau nggak mandi ya Tidur gitu Gue jarang sampai Apulang itu ke rumah ya Biasanya kantor dulu baru ke rumah Tapi kalau let's say gue udah sampai rumah Yang paling pertama gue Lakuin biasanya Biasanya nih anak gue udah tidur nih Jadi biasanya gue cium anak gue Sama istri gue biasanya Bukain pintu gue Biasanya jadi gue cium urutannya Gue cium istri gue baru anak gue Karena anak gue udah pasti tidur sih udah malam